Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah. wa ala alihi wa sahbihi wa mawala huani fi din azzakumullah masih kita membahas tentang rukun iman diterangkan di sini oleh Sheikh Zaid Al-Madkhali hafizahullah wa amma makna iman ini berusuli. Adapun makna iman kepada para rasul, faulai atiqadul ladi la shakkafih, maka makna iman itu ialah atiqad keyakinan. La syakka fihi Yang tidak ada keraguan padanya Annalaha ba'atha rusulan Bahawasanya Allah Mengutus para rasul Mubasyirina wa mundirina Yang para rasul itu tugasnya ialah Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Li Allah yakuna li nasi ala Allahi hujatun agar jangan sampai manusia punya alasan untuk membantah keputusan Allah di hari kiamat nanti. Ba'adar rusuli. Setelah diutusnya para Rasul tersebut, awaluhum Nuh alaihi salam Rasul pertama ialah Nabiullah Nuh Muhammad, alaihi salam, waakhiruhum Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi adalah rasul pertama. Sedangkan nabi-nabi sebelum Nuh adalah bukan rasul tetapi nabi. Karena memang beda pengertian nabi dengan pengertian Rasul Kalau Rasul Itu mendapat wahyu Dan diperintah untuk menyampaikan Dan mendakwahkan wahyu itu Kepada sekalian manusia Atau kepada kaumnya Itu Rasul kalau Nabi Itu orang yang mendapatkan wahyu Dan Kemudian Dia tidak diwajibkan Untuk menyampaikan Apa yang Allah Berikan kepadanya itu Dia mendapatkan wahyu Tetapi tidak Diwajibkan untuk menyampaikannya Jadi Rasul itu membawa misi Sedangkan Nabi Adalah untuk beriman Bagi dirinya sendiri Dan keluarganya Seperti dalam hal ini contohnya ialah Luqmanul Hakim Yang kedudukannya Luqmanul Hakim Adalah sebagai Nabi Tetapi bukan Rasul Luqmanul Hakim Berkedudukan untuk Menyampaikan ilmu kepada keluarganya sehingga ditulis oleh Allah riwayat nasihat-nasihat Luqmanul Hakim bagi anak-anak beliau maka riwayat Luqmanul Hakim itu berkenaan dengan nasihat bapak kepada anaknya, sedangkan riwayat para rasul itu selalu berkenaan dengan kaumnya masing-masing dan rasul terakhir, nabi terakhir yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas untuk membawa risalah guna disampaikan kepada seluruh umat manusia baik manusia ataupun jin sampai hari akhir famanq tadabihim maka barang siapa yang mengikuti tuntunan mereka para rasul itu wastaja balidawatihim dan menyambut seruan para rasul tersebut faqad tada maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk وَمَنْ جَهَدَا رِسَالَاتِهِمْ Dan barang siapa yang menentang Risalah ajaran-ajaran Para Rasul itu وَقَدَّبَ بِحَا Dan mendustakan ajaran para Rasul itu فَقَدَّلَّ وَغَوَا Maka sungguh dia telah sesat Wa ghawah dan telah menyimpan. Kama kala ta'ala. Sebagaimana hal ini. Difirmankan oleh Allah ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Min hamzihi wa naftihi wa nafkhih. Walladzina amanu billahi wa rusulihi. Walam yufarri qubaina ahad minhum hula ika saufayu tihim ujurahum wakannallahu kafurar rahimah dan mereka yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya serta tidak memisahkan seorang pun dari mereka para Rasul itu. Niscaya Allah akan memberikan kepada mereka pahala dan Allah Maha pengampun dan penyayang Surat An Nisa ayat ke 152. Wal imanu wal ilimani bila Rasul fawaidun azimah dan untuk perkara iman kepada para rasul itu mempunyai kegunaan yang besar wa tamaratin jalilah minha dan juga akan menghasilkan buah daripada iman itu yang agung Minha termasuk daripada hasil atau buah beriman kepada para rasul itu ialah yang pertama Al-ilmul qat'i Birahmatillahil aziz Ar-Rahim Berilmu Mendapatkan ilmu yang pasti Tentang rahmat Allah Yang maagung dan maha penyayang Alladhi lam yakilil khalqa Ila uqulihim yang di mana dalam hal ini tidak di dalam Yakilil Kalka Allah tidak menyerahkan perkara ilmu yang pasti ini tidak diserahkan kepada makhluk kepada akal mereka. Ilmu yang dibawa oleh para rasul itu al-ilmul qathi, ilmu pasti. Di mana ilmu pasti ini Allah tidak memberikan melalui akal-akal mereka. Bal arsala ilaihim rusulan Wa anzala alaihim kutuban Bahkan Allah telah mengutus kepada mereka Para rasul Karena memang ilmu yang, yang diperlukan oleh manusia Dalam rangka mengantarkan mereka kepada hidayah Allah itu Tidak bisa Didapatkan hanya semata dengan akal mereka Sehingga Allah mengutus kepada manusia ini para rasul Dan Allah turunkan kepada para rasul ini Kitab-kitab yang mengajarkan ilmu yang tidak bisa dicapai oleh akal pikiran mereka maka beriman kepada para rasul itu akan mengantarkan orang untuk meraih ilmu yang kot'i, yang pasti dimana ilmu yang pasti ini menyebabkan orang tidak ragu sama sekali dalam beragama tidak ada peluang ragu walaupun sebesar uh, lubang jarum pun tidak diberi peluang untuk ragu dan yang kedua dari buah beriman kepada para rasul itu ialah e'tibaru risalatihim ne'matan kubra orang yang beriman kepada para rasul itu akan mendapatkan anggapan etibar kesimpulan bahwa ajaran-ajaran para rasul itu merupakan kenikmatan yang besar. Naam sebagai kenikmatan yang besar dengan ketika orang itu mengenal ajaran para rasul tersebut dia akan tahu bahwa dengan Allah menurunkan ajaran para rasul itu maka maka sungguh dia akan melihat betapa besar kenikmatan Allah yang diberikan. Sebagai nikmatan kubra an amallaubia ala ibadihi fi kulli zamanin wa makanin. Sebagai kenikmatan yang terbesar yang Allah anugerahkan dengannya atas hamba-hambanya setiap zaman dan setiap tempat. Dengan orang beriman kepada para rasul, kemudian ditutup dengan rasul terakhir, nabi terakhir, yaitu Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dia akan mencapai manisnya ilmu, ilmu sunnah, ilmu yang telah diajarkan oleh para nabi dan para rasul itu dia akan mencapai kesejahteraan bohir patin karena iman tersebut maka dia akan betul-betul merasakan betapa manis dan lezatnya ilmu sunnah itu Apalagi kemudian ilmu itu diamalkan Sungguh dia akan merasakan betapa indahnya hidup Dengan beramal Dengan sunnah Nabi Ketika itulah dia akan melihat bahwa Apa yang diwariskan sebagai ilmu ini oleh para nabi dan para rasul itu Sungguh kenikmatan yang besar Salisan yang ketiga Buah daripada Keimanan kepada Para rasul itu Mahabbatu la'ika rusulil kiram Ahlul nushi wassidqi wal amanati wal ikhlasi akan mencintai Mereka para Rasul yang mulia itu Akan mencintai mereka para Rasul itu Ahlul Nushi Orang-orang yang tulus Ahlul Sidqi Orang-orang yang benar dalam berislam Wal-amanah oleh ikhlas, orang-orang yang mempunyai akhlak, amanah, bisa dipercaya. Dan orang-orang yang ikhlas, itu semua mereka akan dengan mudah. Ketika beriman kepada para rasul itu, dia akan mencintai para rasul tersebut. Dia akan menganggap para Rasul itu sebagai idola Sebagai tokoh Dia akan sangat kuat semangatnya mempelajari Perihidup para Rasul tersebut Ini ketika seorang beriman kepada para Rasul itu Dengan mencintai para rasul itu Maka akan semakin kuat semangat Untuk meneladani para rasul itu Dan akan Mengentengkan, memudahkan dia untuk Meneladani Para rasul tersebut Jadi Mencintai para Rasul itu sangat penting Harus dipunyai Oleh orang yang imannya benar Kalau orang itu imannya benar Pasti dia akan mencintai Para Rasul itu Dan Begitu pentingnya cinta kepada para Rasul itu Sehingga akan memudahkan jalan baginya untuk meningkatkan derajat keimanannya dengan meneladani mereka. Wa amma ma anil imani beliau mil akhiri. Adapun makna beriman kepada hari akhirat. Fawat tasdiku bil mabni al al ilmi al mustamidtu min kitab rabbina wa min sunnati nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam adapun makna beriman kepada hari akhirat ini rukun iman yang ke 5 beriman kepada hari akhirat maknanya ialah at tasdiq pembenaran Mempercayai Al-mabni alal ilm Yang kepercayaannya itu dibangun di atas ilmu Minkitabi rabbina wa sunnatina biina Muhammad SAW Ilmu yang mustamid diambil Atau bersumberkan dari Kitabullah dan sunnah rasulnya meyakini dengan keyakinan yang dibangun di atas dasar keyakinan ilmiah. Bi anna Allah saib'atu al-khala'iqa ba'da mautihim. Yaitu meyakini bahwa Allah akan membangkitkan makhluk. Seluruh makhluk setelah matinya mereka. Semayajma'uhum liyomin larai babihi. Kemudian Allah kumpulkan mereka untuk hari yang tidak ada keraguan lagi padanya. Dikumpulkan di Mahsyar. Manusia pertama Adam sampai manusia terakhir ketika terjadinya kiamat dikumpulkan jadi satu di Mahsyar dan itu akan datang. Hari itu pasti akan datang. Lara wa tidak ada keraguan padanya. Wa yujazi kullan bi'amalihi. Dan Allah akan membalas semuanya sesuai dengan amalannya. Barangsiapa amal seberat zarrah khairan yara. ya'mal mithqala zaratin syarran Barang siapa yang beramal Sebiji debu Amalan niscaya dia akan melihatnya Bila amalan itu baik Dia tidak akan sia-sia beramal itu Tapi dibalas Dengan kebaikan Dan barang siapa yang beramal Sebiji debu Kejelekan Nisjaya dia akan melihat kejelekan itu Ketika ayat ini turun Para sahabat Nabi gemeteran ketakutan Banyak pula dari mereka menangis Sejadi-jadinya ketika ayat ini turun Ketakutan Ya Rasulullah kalau semua amalan kejelekan itu sampai sebiji debu pun akan dibalas oleh Allah Nisjaya binasa kita ya Rasulullah Berapa banyak kejahatan yang kita lakukan Ketakutan para sahabat Dengan berita yang ada di ayat ini Maka Rasulullah s.a.w. menjelaskan Bukankah kalian ditimpa oleh kesedihan dalam hidup Bukankah kalian ditimpa penyakit Kalian ditimpa problem-problem hidup semua itu menggugurkan dosa-dosa kalian Berbagai malapetaka Yang menimpa orang mu'min Itu akan membersihkan si mu'min itu Dari dosa-dosanya Seperti Apa? Kata Nabi Besi yang berkarat itu dibersihkan dengan amplas, jadi putih kembali, bersih kembali. Seperti itu malapetaka musibah yang menimpa orang mukmin. Hah? Maka dengan berita dari Nabi tersebut, penjelasan dari Nabi tersebut. Barulah tenang para sahabat Nabi Bahwa Allah terhadap dosa-dosa kita Itu sering atau kebanyakannya memaafkan Yaitu dengan kita sabar dalam mendapati musibah-musibah Wahm kata babiha tal yawmi maka barangsiapa yang mendustakan datangnya hari kiamat tersebut, au bisai imma saya kunu fihi minasirat wal mizan wal haud wal jannah wal nar wal jaza dan juga mereka yang mendustai sedikit dari Perkara yang diberitakan akan terjadi di hari kiamat, yaitu berita yang sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi, di mana disebutkan adanya asyirat, adanya jembatan. yang dibentangkan oleh Allah di antara dua tepi neraka jahanam. Ini akan kita tempuh dari mahsyar menuju surga Allah. Dan ini diberitakan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah wal mizan dan juga dalam peristiwa terjadinya hari kiamat itu ada mizan ada timbangan amal wal haudh juga diberitakan adanya telaga al haudh di padang mahsyar Ketika terjadi kehausan yang dahsyat, maka orang pun berusaha untuk mencari air. Mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi. Hmm. Mereka akan dimudahkan untuk mencapai telaga itu dan minum daripadanya. Barang siapa yang minum daripadanya, kata Nabi, dia tidak akan haus lama-lamanya. Adapun mereka yang mati dalam keadaan tenggelam dalam bedah, dalam syirik. Mereka tidak akan bisa mendekat ke telaga itu. Padahal telaga itu kata Nabi luasnya, panjang dan lebarnya itu kalau ditempuh perjalanan dengan menunggangi onta se, apa perjalanan apa eh, sebulan dan sebulan. Artinya panjangnya di, kalau ditempuh perjalanan sebulan uh, dan uh, lebarnya juga demikian. Sangat luas danau itu. Dan airnya penuh dan sedar. Mereka yang di dunia ini berusaha untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Maka mereka akan dengan barokah sunnah itu Dengan mudah mencapai telaga tersebut dan minum sepuasnya dari telaga itu Mereka yang di dunia ini Tenggelam dalam bid'a Tenggelam dalam syirik Maka akibat daripada perbuatan bid'ah dan syirik ini Menjauhkan dia dari telaga itu Dan dia berusaha untuk mendekat kepadanya Tapi tidak mampu dan terlempar dan terlempar terus Ini peristiwa yang akan dialami Oleh anak Adam ini Di Mahsyar nanti Juga adanya surga dan neraka Telah diberitakan adanya surga dan neraka Lengkap dengan sifat-sifat daripada kedua makhluk Allah ini Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana kondisi surga itu dan isi daripadanya bagaimana kondisi neraka itu dan isi daripadanya wa lahiyadu billah mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari api neraka dan mudah-mudahan Allah merahmati kita untuk sampai ke surganya amin ya rabbal alamin Yakin adanya sorga dan neraka yang kekal. Alal a'mali wa ghairiha, wal jazaa'i al a'mali wa ghairiha dan juga di mahsyar itu ada balasan terhadap amalan-amalan dan berita-berita yang lainnya di akhirat itu. Berita bahwa orang dibangkitkan dari kuburnya Dalam keadaan Kepalanya diganti menjadi kepala himar Karena ketika di dunia suka mendahului imam Kalau sholat jamaah Berita bahwa di akhirat nanti orang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan berbentuk babi Karena suka makan riba di dunia Dan berbagai berita-berita yang dahsyat Dan ini terdapat di dalam Al-Quran dan Al Sunnah Semua itu karena terdapat di dalam Al-Quran wa Sunnah Maka wajib untuk kita imani dalam rangka, iman kita, dalam rangka iman kita kepada rukun iman yang kelima Yaitu beriman kepada uh, hari akhirat Mimma huwa ma'lumun mina syari'i bidarurati Yaitu berita-berita yang telah pasti Diketahui Dari syariat Allah bidarurah Dengan dalil-dalil yang pasti Maka barang siapa yang mendustakan semua berita-berita ini tadi Berita-berita tentang hari emah ini tadi <tuh> Maka sungguh dia telah sesat Dengan sebenar-benar kesesatan Ith anna thubuta wuku idalika Karena Kepastian akan terjadinya semua itu Faqaddalla alaihi alkitabu wa sunnatu wa ijma'ul muslimin Telah ditunjukkan Oleh Berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Dan dalam kesepakatan kaum muslimin. Berita-berita tentang akan terjadinya hari kiamat dan bagaimana ketika terjadinya hari kiamat semua itu harus diyakini oleh seorang mukmin. Barang siapa yang mengingkari sebagian daripadanya maka sungguh dia sesat seperti orang-orang Hizbut Tahrir mengingkari adanya kehidupan di kubur dengan alasan bahwa berita-berita tentang kehidupan di kubur riwayatnya hanya hadis ahad kata mereka jadi tidak bisa diterima mereka mengingkari Tentang kejadian-kejadian yang ada di hari mahsyar Dengan alasan karena berita-berita tentang hari mahsyar itu Hanya hadith ahad Maka karena mereka mengingkari yang demikian itu Sungguh mereka telah sesat dengan pengingkaran tersebut Walil iman ibi hadar rukni fawha idun Dan Dengan adanya iman Kepada rukun yang kelima ini Fawha idun Ada beberapa kegunaan Minha sebagiannya ialah yang pertama Al-Iqbalu ala fi'lil khairati Kalau orang beriman kepada hari akhirat Maka dia itu akan mempunyai semangat Untuk beramal dengan amalan yang soleh Wal-hirsu ala, ikt ala iktisabil hasanati dan dia dengan beriman kepada hari akhirat Maka dia akan mempunyai hers Mempunyai ambisi Untuk menunaikan alhasanat Kebaikan-kebaikan Amalan soleh Min aqwalin wa af'alin baik dalam bentuk perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan wa mu'taqadatun -perbuatan. dan dalam bentuk berbagai keyakinan-keyakinan wa -keyakinan. madzalikumul iqbalu dan semangat untuk menghadapkan hidup kepada amalan-amalan kebaikan tersebut tidak mungkin terjadi illa li an-naf'ilaa yarju thawabaha tidak mungkin terjadi kecuali karena pelakunya betul-betul mengharap pahalanya Allah diwa'ada bihi fi muhtamil tanzilil hakimi Wahai haisunatil mutahhari yang Allah telah janjikan dengannya dalam Al Quran yang diturunkan dikatakan muhkamet anzil karena Al Quran yang diturunkan itu intinya ialah Membawa Keterangan-keterangan yang jelas Gamblang dan tegas Wasahih sunnatil mutahharati Dan terdapat pula Janji-janji kebaikan Fadilah-fadilah amal itu di dalam Sunnah sahihah yang mutahara Ajaran Nabi berita dari ajaran Nabi yang sahihah Yang suci Maka Kalau orang beriman kepada hari akhirat Dia akan lebih bisa dan lebih kuat untuk ikhlas Dalam beramal Ikhlas untuk Allah Mengapa? Karena yang diharapkan ialah janji Allah Di akhirat Dia tidak merasa sia-sia beramal Dengan amalan solek Walaupun di dunia gak dapet apa-apa Dia tidak merasa sia-sia Dan dia tidak surut semangatnya dalam beramal walaupun di dunia nggak dapat apa-apa karena yang dituju ialah balasan akhirat. Tahunian yang kedua dengan beriman kepada akhirat maka akan membuahkan apa al kafu anil maasi. Al-Kaffu Al akan menahan orang dari perbuatan maksiat Baik kemaksiatan dalam bentuk perkataan maupun kemaksiatan dalam bentuk perbuatan Baik kemaksiatan yang sifatnya batin tersembunyi Ataupun kemaksiatan yang sifatnya dahir nyata. If anna iqtirafaha sababun fi 'uqubatillah di mana telah diyakini dengan keyakinan kepada hari akhirat itu bahwa iqtirafaha menerjunkan diri di dalam perbuatan maksiat itu sababun fi uqubatillah menjadi sebab datangnya hukuman Allah Allah telah ada bihal usatu yang Allah telah ancam dengan hukuman itu terhadap para orang-orang yang berbuat maksiat. Alladzina taadu hududahu wa dha'u fara'idahu. Yaitu orang-orang yang taadu, telah melanggar hududahu batas-batas ketentuan Allah. Wa dha'u fara'idahu damma niyan Apa yang diwajibkan oleh Allah atasnya? Wa Wa'a'radhu wa'amma ja'abihil mursalun Dan mereka menolak Terhadap apa yang dibawa oleh para rasul Allafi fihi solahuhum wa falahuhum Yang di dalam Ajaran para rasul itu Sesungguhnya Terdapat peluang Atau jalan kemaslahatan mereka dan kemenangan mereka. Lau amanu bihi wastaqamu alaihi, san bainnya mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul itu dan seandainya mereka istiqamah di atas iman itu. Maka beriman kepada hari akhirat akan mencegah orang untuk melanggar syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu dan akan menuntun dia akan memberi semangat besar kepadanya untuk istiqamah di atas tuntunan para nabi dan para rasul itu sebab dengan dia beriman kepada hari akhirat dia akan terus menerus dibayang-bayangi oleh masa depan dia kalau dia sampai melanggar dan tidak segera taubat dia dibayang-bayangi oleh kengerian hukuman Allah di akhirat nanti Begitu Yang bisa kita dapatkan Dari kegunaan beriman Kepada hari akhirat Rukun iman yang ke Kelima Sekarang kita masuk kepada rukun iman yang keenam Yaitu beriman pada takdir wa ma ma'na al-iman bil makna beriman kepada takdir fa wal i'tiqad al adapun makna beriman kepada takdir ialah berimak berkeyakinan dengan pasti bianna jami al kainati oluwiyah wasufliyah bahas seluruh alam ini baik yang di atas maupun yang di bawah kuliyatiyah wajusiyah tiha baik secara parsialnya maupun secara globalnya Semuanya naatiquha wa samitaha baik makhluk yang berbicara maupun makhluk yang diam mutaharriquha wa baik makhluk yang bergerak maupun yang diam tidak bergerak qad qaddara Semuanya ditakdirkan oleh Allah. Waahal Tawbiyahil Qadami dan Allah telah meliputi semuanya itu sejak dulu. Il Qadami sejak dulu, yaitu azali tidak berpermulaan. Allah Menakdirkan segala sesuatu sebelum adanya segenap makhluk Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah itu Baru kemudian dituangkan dalam berita takdir Yang mulai ditulis pada ketika Setelah Allah menciptakan ars Dan kursi Dan Allah meletakkan ars itu di atas air Barulah kemudian Allah menciptakan Makhluk berikutnya Yang bernama Al-Qalam Bernama Al-Qalam Kemudian kolam ini diperintah oleh Allah Uktub Tulislah Dan kolam ini kemudian Dengan kehendak Allah Menulis Segala apa yang telah Allah takdirkan azali sebelumnya Dengan tidak berpermulaan Sampai terakhir berakhirnya kehidupan yaitu sebagian ke surga sebagian ke neraka semua ditulis oleh Allah apa yang akan terjadi kita memegang benda sebelum peristiwa memegang benda ini. Sudah ada takdirnya 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi Telah ditulis oleh Allah Ditulisnya 50 ribu tahun sebelum Terciptanya langit dan bumi Ditulisnya Tetapi ditentukannya takdir itu Azali sebelum itu semua Tidak berpermulaan Padahal cuman Memegang benda Saya berbicara hari ini Detik ini Sudah ada takdirnya Apa yang akan saya bicarakan Lafat-lafat yang saya ucapkan Anda-anda mendengar Pembicaraan saya ini Sudah ditakdirkan pula Sebelum semua ini terjadi ya. Allah meliputi dengan, dengan demikian Allah meliputi segala peristiwa Karena telah Allah takdirkan Jauh sebelum terjadinya makhluk Wasataku fi awqatia wa amakinia al mahdudati dan sungguh akan terjadi pada waktunya yang ditentukan dan tempatnya yang mahdudah yang tertentu pula walasifati al maksusa dan juga akan terjadi Segala apa yang ditakdirkan itu oleh Allah dengan sifatnya yang tertentu yang khusus pula. Hasbama qaddaralaha fil azali sesuai dengan apa yang Allah telah takdirkan fil azali yakni di masa yang tidak berpermulaan. Walil imani bil qadari maratibun arba Dan untuk beriman kepada takdir itu ada empat tingkatan Al-Ula Yang pertama Al-imanu bi ilmin lahi Al-muhitu bi kulli syait Tidak mengimani Ilmu Allah Yang meliputi segala sesuatu Bahwa ilmu Allah itu meliputi apa yang telah lalu Apa yang sedang terjadi Dan apa yang akan datang Ilmu Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Dimana saja, kapan saja Siapa saja Tidak akan lepas Walaupun seujung rambut Dari ilmu Allah Ilmu Allah Meliputi segala sesuatu. Kita imani itu. At-taniyah Yang kedua, al-imanu bikitabil lahi alladzi lam yufrid fihi min Beriman dengan apa yang Allah tuliskan segala apa yang ditakdirkannya di dalam kitab catatan takdir, di lauhil mahfud, lamiofretvihi mencai Allah tidak tinggalkan sedikitpun daripada apa yang telah ditakdirkan olehnya. Kita beriman Bahwa Allah menentukan segala-galanya dan ketentuan Allah itu telah dituangkan Dalam kitab catatan takdir di lauhil mahfum Peristiwa yang paling ringan maupun peristiwa yang paling besar Jatuhnya daun kering ke bumi Kapan jatuhnya? detiknya dan di mana jatuhnya dan sebab kenapa dia jatuh daun kering itu semuanya sudah dalam takdir Allah termasuk juga kalau ada orang yang ngantuk dalam ngaji dalam majelis ilmu Sampai kepalanya tertunduk. Itu juga. Peristiwa yang ditakdirkan oleh Allah. Ya. Dan kalau Anda tidak ngantuk juga ditakdirkan oleh Allah. Maka berharaplah kepada Allah. Untuk menakdirkan Anda yang tidak ngantuk dalam ngaji. seger terus. Sehingga dapat manfaat. Dapat ilmu. Ya? Nah semua peristiwa kecil maupun besar Telah tertulis di dalam kitab Allah Ya Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum Illa fi kitabin min qabli an nabraha. Laikal tasaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum kata Allah Na ya? Kami Allah memberitakan ma asaba fil ardh apa yang telah tertimpa satu malapetaka di muka bumi Ataupun malapetaka yang ada menimpa diri diri kalian, semuanya itu telah ada di dalam kitab Mingkobli Anna Broaha sebelum kami ciptakan seluruh alam ini. Hal ini diberitakan kepada kita Likailah taksau Agar kalian jangan putus asa ha? Dengan apa yang telah lolos lepas dari kalian Dan agar jangan sampai kita Kemudian Berbangga dengan apa yang berhasil kita capai Maksudnya bersombong dengan apa yang kita capai. Begitu keimanan kepada kitab, takdir Allah itu. Asalnya satu yang ketiga, al imanu bi masyiatil lain nafidati beriman kepada kehendak Allah yang nafidah, yang harus terlaksana tidak bisa dihalangi apa yang dikendaki oleh Allah pasti harus terlaksana siapapun kekuatan apapun di dunia ataupun di balik dunia tidak ada yang mampu menghadang kekuatan apa kehendak Allah Bila Allah berkehendak Iza arada syai'an Ayakulalahu Kun Fayakun Apabila Allah menghendaki sesuatu terjadi Maka Allah mengatakan kepada sesuatu yang dikehendaki terjadi itu Kun Jadilah Fayakun maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah itu tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah Hah? kita yakini demikian wa qudratih dan kita yakini pula takdir Allah syamilah meliputi segala sesuatu tidak ada yang bisa lepas seujung rambut pun dari takdir Allah fa ma syaa Allahu kaunuhu fa huwa ka'in maka apa saja yang Allah kehendaki terjadi bahawa ka'in maka pasti itu terjadi bi-kudratihi la mahalata dengan apa yang di dengan kekuasaan Allah la mahalata sesuatu yang tidak bisa tidak Allah kan wa ma'lam yasha'lam yakun Kata para ulama Masya Allah kan Apa yang Allah kehendakikan Terjadi wa yasha, Dan apa yang Allah tidak kehendaki Lam yakun tidak akan Terjadi Itu pasti Ya Nah Arrabiatu yang gambar Al-imanu anna Allah khalaqa kullasyai'. Kita beriman pula dalam rangka beriman pada takdir itu, pada takdir Allah itu kita beriman Bahawa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Begitu. Maka segala yang selain Allah itu karena makhluk Syaiton pun makhluk Malaikat pun makhluk Perbuatan perbuatan amalan soleh adalah makhluk Diciptakan oleh Allah Perbuatan amalan-amalan soleh Amalan yang jelek juga makhluk Diciptakan oleh Allah Kalau orang kodariah Yaitu orang-orang yang menolak beriman pada takdir Mereka itu menyatakan bahwa di dunia ini ada dua pencipta Yaitu Allah pencipta pertama Dan yang kedua pencipta kedua ialah syaitan Kalau Allah menciptakan yang baik-baik Kalau syaitan yang menciptakan yang jelek-jelek persis seperti keyakinan orang-orang Majusi, orang-orang agama Persia itu penyembah api, orang-orang Zaratustra, penganut agama Zoroaster, di mana mereka itu meyakini Tuhan itu ada dua, Tuhan terang, Tuhan gelap, Tuhan terang itu menciptakan yang baik-baik. Tuhan gelap itu yang menciptakan yang jelek-jelek Maka tidak ada beda orang-orang kodaria Yang menolak adanya takdir Yang meyakini adanya dua pencipta Yaitu Allah dan syaitan ini Persis seperti keyakinan orang-orang Majusi Orang-orang Zaratustra Penganut Zaratustra Penganut agama Zoroaster, Persis Karena itu Rasulullah s.a.w. menyatakan apa? Majusu ummah al-qadariyah Majusinya umat ini ialah al-qadariyah Yaitu yang menolak adanya takdir Yaitu yang meyakini pencipta itu ada dua Maka untuk supaya keimanan kita kepada takdir Allah kepada rukun iman keenam, selamat supaya selamat keimanan kita kepada rukun iman keenam, kita harus yakin bahawa segala sesuatu selain Allah itu makhluk, termasuk syaitan juga makhluk, bukan kholik, bukan pencipta, makhluk yang diciptakan Perbuatan kita ini juga makhluk Diciptakan oleh Allah Karena itu jangan sombong Kalau kamu mempunyai perbuatan yang bagus dan berhasil Karena itu diciptakan oleh Allah Bukan hasil Kehebatan kamu Mestinya kamu harus syukur kepada Allah Adapun kita La hawla wa la illa billah kita ini enggak punya daya Upaya tidak mempunyai Kekuatan kecuali Dengan pertolongan Allah Karena perbuatan kita Makhluk Ya Jadi Kita ini makhluk Perbuatan kita juga makhluk Kehendak yang ada di Terbetik di hati kita pun Juga makhluk Diciptakan oleh Allah maka ketika kita mempunyai kehendak yang baik dan kemudian diberi kemudian di, kita ini mempunyai kekuatan untuk beramal menunaikan kehendak yang baik itu bersyukurlah kepada Allah berarangkau diberi oleh Allah kebaikan dan mintalah kepada Allah untuk istiqamah di atas kebaikan itu kalau Engkau mempunyai kehendak yang jelek Tidak akan bisa menahan ke kehendakmu yang jelek itu Kecuali sang pencipta Allah yang menciptakan kehendak jelek itu Mintalah kepada Allah Untuk kehendak yang jelek itu Tidak sampai mendorong engkau berbuat kepada kejelekan Tertahan hanya sampai pada tingkat kehendak. Hah. Jadi kembali semuanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan apapun yang kita punyai kecuali dengan dengan pertolongan Allah. Maka dengan prinsip keimanan yang seperti ini Kita akan syukur kepada Allah Bila kita diberi kemudahan Beramal salih Dan kita akan bertawud Minta perlindungan kepada Allah Ketika kita ha, Tergoda Berbuat kejelekan Dan segera kita bertawabat kepada Allah ha, Ketika kita terjatuh dalam kejelekan itu. Ya. Tidak putus asa dari rahmat Allah walaupun dalam kemaksiatan yang sejauh apapun. Tidak bersombong dengan amalan-amalan dia yang sehebat apapun. Ya. Tetap tawadhu Berendah hati Di hadapan kebesaran Kekuasaan Allah Dan tidak putus asa Terhadap rahmat Allah Begitu manisnya Buah daripada keimanan Kepada takdir Allah itu Membuat tentrem ayam Di hati Ketika kita beramal Kita bercita-cita untuk beramal dengan amalan yang besar Ternyata gagal Ya memang itu Yang dikehendaki oleh Allah Kita berhusnudan saja kepada Allah Barangkali kalau saya Diberi kesempatan beramal dengan amalan yang besar itu Nanti saya jadinya sombong Petentang-petenteng Akhirnya rusak iman saya. Rusak keikhlasan saya. Alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah. Untuk gagal mencapai itu. Dan diberi kemudahan oleh Allah. diganti dengan amalan lain. Nah, itu selalu syukur. Masya Allah. Karena. Husnud dan terus kepada Allah Baik sangka terus kepada Allah Dalam segala keadaan ha? Karena Beriman kepada takdir Allah Dengan cara iman Yang Benar Juga dalam Kaitannya beriman pada takdir Allah itu Supaya selamat dalam kita Beriman pada takdir Allah itu kita juga mengimani Bahwa Allah itu mempunyai sifat Keadilan dan hikmah Yang sempurna Maha sempurna keadilan Allah Dan maha sempurna hikmah Allah Sehingga Kita yakin bahwa Allah menakdirkan satu kejadian Pasti dengan kesempurnaan hikmahnya Dan kesempurnaan keadilannya kalaupun kita belum mengerti apa ke sisi keadilan Allah dalam peristiwa yang menimpa saya ini apa hikmahnya di balik peristiwa yang menimpa saya ini kalaupun kita belum mengerti tetapi kita tetap husnundun pada Allah baik sangka dan yakin Allah pasti menatirkkan kejadian ini dengan keadilannya yang maha sempurna tidak mungkin Allah mendalimi saya Tidak mungkin Allah mendalimi orang lain Siapapun dari makhluk Allah ini tidak mungkin didalimi oleh Allah Nah begitu Maka segala peristiwa itu Kita hadapi Dengan terus bersyukur kepada Allah kalau sudah demikian akan dengan enteng orang itu sabar dalam menjalani hidup ini karena ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang pahit dalam hidupnya dia yakin di balik peristiwa kepahitan ini pasti Allah siapkan hikmah yang besar maka dengan keyakinan seperti itu kita tidak lagi gerundel atau ngomel atau mengeluh ketika terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut hakada keimanan pada takdir Allah itu 6 nah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Hmm. hamba Allah yang bernama Khidir itu Nabi atau Rasul yang benar Khidir itu adalah Nabi sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Isabah Fitam Yizis Sahabat dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau kata penanya bagaimana hukumnya saya pernah bernadar tapi nadarnya tak hanya satu jenis tapi tiga jenis nadar emosi tenang-tenang saja jangan emosi sebab pelaksanaannya itu yang menggarai mumet gitu. Hah? kata penanya tapi saya tak bisa memenuhi dari beberapa jenis itu apakah saya harus berpuasa satu jenis itu tiga hari atau beberapa nadar itu cukup tiga hari saja karena saya mengucapkan nadar tiga jenis itu dalam satu waktu menit dan jam iya kalau nadarnya itu ialah satu tetapi di situ mengandung tiga uh, amalan yang dinadarkan ya itu namanya satu nadar semua itu ha kalau amalan itu tidak mampu dikerjakan, ya diganti dengan mengganti satu nadar, bukan mengganti tiga nadar. Ha? Ah, ngang, ha. ah. Kata penanya, saya mempunyai hutang pada teman Saya belum bisa bayar hutang sampai saat ini Karena belum punya penghasilan atau belum kerja Padahal saya utang ketika masih kecil, masih sekolah Bagaimana hukumnya bila saya tidak punya uang Atau ada niatan untuk bayar tapi tak ada uang Punya uang tapi saya sudah tidak sempat bertemu lagi dan mungkin sudah tidak bertemu lagi karena saya tidak tahu di mana sekarang berada Dan ahli warisnya dan tidak tahu alamat rumahnya bagaimana bila lupa sama sekali aduh Allah mustaan banyak-banyak sedekah ya kalau Anda mempunyai teman yang anda telah berhutang dengannya, tapi sudah lupa di mana dia berada, sudah tidak tahu, tidak ketemu lagi bersodakohlah atas nama dia. Nah, nanti sodakoh itu akan menjadi pembayaran hutang bagi dia di akhirat nanti. Tentu dia akan senang dengan sodakoh yang anda keluarkan atas nama dia sejumlah yang anda hutang itu. Hah? Kata penanya apakah boleh pengobatan dengan cara alternatif? Bagaimana hukumnya? Ya tergantung kalau alternatifnya itu melanggar hukum Allah ya haram namanya. Kalau alternatifnya itu tidak melanggar hukum Allah, ya tidak mengapa. Tergantung apa itu pengobatan alternatifnya. Ya. Maka harus dinilai dengan hukum Allah. Hmm, kata penanya bagaimana sikap kita dengan bentuk mengkotak-kotakkan salaf ala Saudi? salaf ala yaman, sudan, afgan dan model salaf lainnya yang menjadi rujukan yang mana yang menjadi rujukan ialah salafus Saleh, yaitu generasi para sahabat nabi para tabi'in dan para tabi'it tabi'in ya di mana salafus saile itu para imam-imam dari kalangan sahabat Nabi, kalangan tabiin dan tabi'at tabiin tersebar di berbagai wilayah bumi, ya. baik di Hijaz ataupun di Najd ataupun di Yaman ataupun di Syam ataupun di Afgan dan sebagainya. Yang mereka telah meninggalkan warisan ilmu dalam bentuk kitab-kitab. Ya, yang kitab itu telah sampai kepada kita dengan lengkap. Kita merujuk kepada mereka. Ya Mereka lah yang mempunyai Sanat periwayatan Ilmu sampai kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa Mereka semua telah wafat Mereka meninggalkan kitab-kitab Maka kita merujuk kepada mereka Ya Kata Hudzaifah ibn al yaman apa? Alaikum bil amwat fa innal hayya la ya'manu minal fitnah. Wajib kalian berpegang dengan warisan orang yang sudah mati karena yang masih hidup tidak aman dari kemungkinan fitnah. Jadi kita merujuk kepada orang-orang yang sudah mati itu Ya Karena memang mereka Telah meninggalkan Yang terbaik untuk kita Berbagai ikstihad mereka Telah tertulis Dan bisa diteliti Salah benarnya ha. Ya? dan sudah tidak berubah lagi, iya kan? karena sudah mati tidak berubah lagi, sehingga kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, begitu. Nah, nah, jadi perkara pertanyaan anda yang menjadi rujukan yang mana? yaitu yang menjadi rujukan ialah Salafus Saleh. Hah? Yaitu apa yang ditinggalkan oleh mereka Dalam bidang tafsir Dalam bidang hadis, Dalam bidang tarikh, Dalam bidang sirah Dalam bidang fiqih Dalam bidang tauhid Oh masya Allah Luar biasa Banyaknya peninggalan mereka itu Warisan yang Yang ditinggalkan oleh mereka Yang diwariskan kepada kita ini Masya Allah Berjuta-juta jilid kitab Berjuta-juta jilid Kitab Kita merujuk kepada Kepada semua itu Apa yang kita mampu Kita merujuk kepadanya yang kita tidak mampu, kita minta ampun kepada Allah atas ketidakmampuan kita itu Nah makanya Jangan sombong Kalau orang itu baru mengenal Seratus, dua ratus kitab Seribu, dua ribu kitab Jangan sombong Sebab kitab warisan para salafus soleh itu berjuta-juta jilid jadi jangan petentang, petenteng uh, kalau kau di hadapan ilmu yang telah ditinggalkan oleh salafus saleh itu uh, kecil. Bahkan kecil pun tidak. Tidak ada nilainya apa-apa. Walaupun setinggi apapun kau mencapai ilmu itu di hadapan ilmunya para salafus saleh, ya Allah. La syai ndak ada apa-apanya kau Ya Memang Hanya orang yang tahu diri Yang Betul-betul Akan Bertawazuk Berendah hati Di hadapan ilmu itu Ya Kata benarnya bagaimana status seseorang yang amalan baik dan amalan buruknya sama Ya kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni amalan-amalan jeleknya Dan Allah menerima amalan-amalan baiknya Sehingga diharapkan dengan iman yang ada pada dirinya Allah memasukkan dengan rahmatnya orang tersebut ke surga Begitu Haa Kata penanya apakah orang yang menyekutukan Allah juga merupakan takdir Allah? Ya Orang yang kafir, orang yang jahat, bahkan orang yang ateis Itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan takdir Allah Orang yang saleh, orang yang betul-betul uh, uh, dekat dengan Allah Semuanya itu dengan takdir Allah Tuh, kalau begitu kenapa kok kita menyalahkan dan membenci orang yang mengikutkan Allah jawabnya apa ya, karena diperintah oleh syariat Allah kita menyalahkannya begitu karena diperintah oleh syariat Allah untuk membencinya ya kita membenci sembari kita meyakini bahwa orang yang berbuat syirik ini dia berbuat syirik Betul-betul karena memang Allah takdirkan dia berbuat itu Dengan keadilan Yang sempurna pada Allah Dan kita membencinya Bukan karena membenci Allah Tetapi karena kita taat kepada Allah Yang memerintahkan kita untuk Membencinya Selesai Hah? Nah kata penanya apakah maksud bahwa Allah tidak merubah satu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri ah, ini sering salah paham dalam mengartikan ayat tersebut ah, ayat itu berbunyi inna allaha la yugayru ma biqawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Iya. Sesungguhnya Allah itu tidak akan yughyiru itu merubah dari nikmat kepada nikmat. Dari nikmat kepada adab itu yughyir. Pengertiannya. Allah tidak akan merubah Kondisi kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada satu kaum itu Terus kemudian berubah menjadi adat Itu tidak akan Allah lakukan demikian Kecuali memang kaum itu sendiri yang merubahnya dengan apa? Dengan kemaksiatan dan kedurhakaan Seperti kaum sahabat Diberi oleh Allah Keindahan negerinya Kesuburan, kemakmuran Kebun-kebun yang penuh dengan buah Dan berbagai tanaman Yang melimpah luar biasa Tetapi mereka durhaka kepada Allah Tidak syukur pada nikmat Allah Sampai diceritakan tentang kaum sahabat ini Gak pernah mereka itu mau Mencuci bajunya kalau pakai baju Kemudian bajunya itu Sudah kotor Bukan dicuci Disopek-sopek dan dibuang Untuk ganti baju baru Saking makmurnya Kaum ini Sampai Keterlaluan dalam Sikap mubazir Sehingga Tidak bersyukur kepada Allah akhirnya Allah cabut berubahlah dari nikmat ini menjadi azab karena kedurhakan mereka. Jadi ayat ini memberitakan bahwa sebab terjadinya takdir perubahan dari nikmat kepada azab itu ialah kedurhakaan kaum itu. Terdurakan kaum itu Ditakdirkan pula Oleh Allah Untuk menjadi sebab Perubahan Dari nikmat Allah Menjadi ada Begitu Ya Ayat ini sama sekali tidak memberitakan Bahwa uh, Tidak menafikan adanya takdir Allah tetapi justru menegaskan bahwa apa yang Allah takdirkan itu berjalan dengan sebab. Ya? Berjalan dengan sebab. Iya. apakah cara duduk se semua sholat dua rakaat adalah sama dengan duduk tahiyat awal ya memang demikian tawarruk namanya duduk tahiyat awal itu ketika duduk dalam dua rakaat, maka sholat subuh duduk tahiyatnya ya duduk tawarruk itu yaitu seperti duduk tahiyat awal sholat maghrib Bagaimana ya seperti duduk tahiyat akhir ketika akan mengakhirinya karena ada dua tahiyat dalam sholat maghrib sholat sunnah dua rokaat sholat id dua rokaat juga semuanya ialah cara duduknya pada rokaat terakhir itu karena dua rokaat maka sama dengan cara duduk tahiyat Awal hmm. Kata penanya Apakah Al-Quran juga makhluk? Tidak Al-Quran kalam Allah Bukanlah Al-Quran ini Posisinya selain Allah Tetapi Al-Quran itu Adalah kalam Allah Omongan Allah Dan omongan Allah itu sifatnya Allah Sifat Allah itu bukanlah kedudukannya sebagai sesuatu yang selain Allah. Ya? Maka Al-Qur'an bukan makhluk tetapi kalamullah. Ya? Jadi Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu ialah apa yang telah difirmankan oleh Allah dan kemudian apa yang diturunkan oleh apa yang telah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ya, dan kemudian yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa yang dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dada beliau. Ya dan kemudian apa yang dilafatkan oleh lisan beliau itu Al-Qur'an juga dan kemudian apa yang ditulis oleh para penulis Al-Qur'an di mushaf Qur'an itu semua Al-Qur'an. Kalau mushaf Qur'an, mushaf itu artinya lembaran-lembaran yang di situ tertulis ayat